بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه تمعنا نفر من الجن فقالوا إنا تمعنا قرآنا عجبا يسي إلى الرشد فآمنا به Makhluk halus Sebenarnya ada yang berasal dari rohnya manusia Yang tidak bisa kembali ke sisi Allah Ada juga yang tidak berasal dari roh manusia Maksudnya tidak pernah hidup sebagai manusia biasa Seperti jin, malaikat atau petugas alam Makhluk halus yang berasal dari rohnya manusia tidak dapat kembali ke sisi Allah karena ulah yang diperbuatnya sendiri selama hidup di dunia ataupun juga karena sesuatu hal merupakan perbuatan dosa dari keluarganya atau dikerjai oleh orang lain. Jadi mereka-mereka itu sebenarnya harus dikasihi dan didoakan kepada Allah agar mereka dapat diampuni dan ditempatkan sesuai amal ibadahnya masing-masing. Yang perlu dipelajari oleh manusia hidup sekarang ini adalah mempelajari struktur tubuh manusia dari sisi yang lain atau sisi alam halus. Maksudnya, bila mana nanti ada panggilan dari Allah Subhanahu Wataala, kita sudah siap atau menyiapkan diri untuk itu, sehingga tidak akan menjadi makhluk halus atau hantu. Dari berbagai tingkatan alam halus, tingkat yang paling kasar adalah alam etor, di mana Manusia memiliki empat selubung lapisan ether yang terluar berwarna hitam. Bila manusia meninggal dan selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ether hitam tadi, sudah dapat dipastikan bahwa rohnya akan berubah menjadi hantu minimal kendruhu. Demikian pula di samping lapisan ether adalah saudara-saudara ikut terlahir di alam dunia. Seperti Kakang Kawah Adiari-Ari, Getih, puser dan pancer mereka ini ditugaskan untuk menjaga bayi yang baru dilahirkan hingga sampai meninggalnya nanti masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dan dampak perbuatan si bayi tersebut sampai dewasa akan tercermin pada saudara-saudara tersebut dan bila mana kita bisa merawat saudara-saudara kita tadi Insyaallah dalam kehidupan di dunia nyata si manusia tadi memperoleh nikmat Allah karena hidup dalam jalur Allah dan sehat walafiat murah rezekinya. Subhanallah walau alam